Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam al-islamu a'zaniallahu a'yakum Alhamdulillahirubbilalamin Hamdan kesiran taiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardu wassalatu wassalamu ala surafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi jauh azmain Wa man tabiakum bi ihsanin ila yaumil kiamah amma ba'du Ikhwata al-islamu a'zaniallahu a'yakum Para pendengar Radio Roja dan Pemirsa Roja TV dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar anda Dan juga layar televisi anda satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya Dan ikut al-islam al-zani Pada kesempatan pagi hari ini kami informasikan kajian untuk hari Senin Kami akan hadirkan di ruang dengar anda Yaitu satu kajian Qawang Idul Fiqiyah Menggantikan pembahasan dari kajian sebelum yang disampaikan oleh Ustaz Abu oleh Ustaz Abu Yahya Badrissalem Al-Sihafrullahu Ta'ala dan pada kesempatan pagi hari ini insyaAllah kita akan ikuti kajian ilmiah yang bermanfaat bersama al Dr. Musyafa Ad-Dirini M.A. Hafrullahu Ta'ala dan sebelum kami ajak Anda untuk menyimak bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau kami informasikan tentang biografi beliau beliau bernama Musyafa Ad-Dirini dengan kunyah Abu Abdullah dan beliau berasal dari desa Daren, kota Jepara, Jateng. Dengan demikian penisbatan Ad dari ini merupakan penisbatan dari desa beliau, iaitu desa Daren. Dan beliau memiliki mengikuti jejak pendidikan ya, diawali di SD, setingkat eh, SD di MI maaf di Pondok Tafid Janbuul Quran yang berlokasi di kota kecil Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dan begitu pula dilanjutkan di MTS-nya di sekolah yang sama. Kemudian juga dilanjutkan di sekolah eh, Madrasah Aliyah Keagamaan Tas Taswikut Tulab Salafiyah yang serata dengan SMA di kota yang sama. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa beliau melanjutkan pendidikan yang pendidikan S1 eh, untuk disiplin ilmu dunia dengan meneruskan di eh, maaf tahun 2001 beliau memasuki jenjang pendidikan di disiplin ilmu dunia dengan meneruskan studi di Malang tepatnya di, Uni, di Unisma jurusan ekonomi manajemen tapi belum lengkap 2 semester beliau mendapat panggilan beasiswa ke Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah dan pada tahun 2002 alhamdulillah beliau berangkat ke Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk meneruskan perjalanan ilmu agama beliau dengan mengambil jurusan syariah dan dalam waktu 4 tahun beliau menyelesaikan pendidikan tersebut kemudian beliau lanjut ke jenjang pendidikan S2 pada tahun eh, 2007, 2007 dan kemudian beliau melanjutkan di jurusan Ushul Fiqih dan beliau menyelesaikannya pada tahun 2012 di S2 dan Kemudian beliau lanjutkan kembali di jenjang uh, S3 pada tahun 2013 Tahun 2013 di jurusan Usul Fikih Dan Alhamdulillah beliau menyelesaikan ini pada tahun 2017 Dan pada kesempatan pagi hari ini Khotel Islam Azan Yallahu Ayakum Beliau telah hadir di studio Radio Roja dan Roja TV Tentunya sebelum kita simak kaidah yang bermanfaat ini Pembahasannya akan kita pelajari bersama ini kaidah Fikih kami akan sampai beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini, Alhamdulillah Insyaallah ini hari pertama Ustaz ya mengisi di Radio TV. semoga bisa Insya Allah berikan kemudahan untuk terus mengisi di Radio TV. Amin. Nabi kata li sama azan Allah wa yakum. Pembahasan kita tentang kaidahul fiqih yang beliau akan merujuk pada salah satu buku tulisan dari Ustaz Ahmad Sabiq hafizallahu taala. Dan kami informasikan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab untuk memperdalam materi yang beliau sampaikan dari pembahasan tentang fikih dan kota Islam. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan simak kajian yang penuh dengan faedah ini bersama alustad Dr. Musyafat Darini, ini. Ta'ala, dalam pembahasan kualidal fikihah dan kepada beliau kami persilakan fadilah fadil masuk Quran. Bismillahirrahmanirrahim.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 Huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa al umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar amma ba'd ba Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja A'azzani Allah wa'iyyakum Semoga Allah memuliakan dan menguatkan kita semuanya Di atas kebenaran Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kesempatan, banyak kenikmatan, banyak taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengadakan kajian ilmiah ini Kajian kita para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan membahas tentang ilmu, disiplin ilmu syariat yang sangat penting bagi kita semuanya dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Yaitu disiplin ilmu kawaid fiqhiyah. Disiplin ilmu ini sangat penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Karena dengan disiplin ilmu ini kita bisa menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita jawab dengan mudah dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih. Karena biasanya kaidah-kaidah fikih adalah dirangkai dengan kata-kata yang singkat dan maknanya padat. Dan juga dengan kaidah fikih ini kita bisa langsung mengambil hukum dari masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari Sehingga mempelajari kaedah-kaedah fikih seperti ini Sangat penting bagi setiap muslim Sebelum kita Masuk ke dalam pembahasan Tentang kaedah-kaedah fikih Sangat penting bagi kita Untuk mengetahui Definisi atau hakikat dari ilmu kaidah fikih ini. Kaidah fikih berasal dari dua kata. Kaidah dan fikih. Kaidah dalam bahasa ya sebagaimana disebutkan dalam buku ini ya. Kaidah-kaidah praktis memahami Fikih Islami. Secara bahasa, Kaedah diambil dari bahasa Arab al-Qa'idah yang artinya adalah pondasi atau dasar. Sedangkan al-Qawaid itu adalah bentuk jamak dari kata al-Qa'idah. Sehingga makna kawaid adalah kaedah-kaedah. Kalau ada yang menyebut kawaid fikhiyah, maka yang dimaksud dengan kawaid di sana adalah kaedah-kaedah yang berhubungan dengan fikih. Inilah kaedah secara... Bahasa. Kaedah secara bahasa Artinya adalah Pondasi atau dasar Dalam bahasa Arab Kalau dikatakan Kaidatul Bina Maksudnya adalah Pondasi sebuah bangunan Kalau dikatakan Kaidatul Fiqh Berarti Pondasi Hukum fikih Adapun kaidah secara istilah maka yang dimaksud dengan kaidah adalah sebuah hukum yang universal yang bisa dipakai untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupannya sebuah hukum yang universal yang universal ya, yang menyeluruh. Yang bisa digunakan untuk memahami beberapa masalah yang masuk dalam cakupannya. Inilah makna kaidah secara istilah. Adapun fikih ya, tadi kaidah fikih berasal dari dua kata. Kaidah sudah kita Secara bahasa maupun secara istilah Sekarang kita beralih ke fikih Fikih secara bahasa Berarti Pemahaman Ketika kita memahami sesuatu Maka pemahaman kita Dinamakan fikih secara bahasa Al ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu di muka di alam ini ya, tidaklah segala sesuatu di alam ini kecuali mereka bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memujinya Akan tetapi kalian tidak Tahu Tidak faham Bagaimana tasbihnya mereka Di sini ada kata-kata wa Akan tetapi kalian tidak memahami Bagaimana tasbihnya mereka Semua yang ada di alam ini Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi bagaimana tasbihnya mereka Kita tidak bisa tahu Kita tidak bisa memahaminya Di dalam ayat lain ya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengisahkan tentang doanya Nabi Musa Nabi Musa berdoa Wahlul ubadatam millisani yafqahu qauli Ya Allah bukalah kekakuan lidahku kekakuan lisanku sehingga mereka bisa memahami perkataanku dengan baik Di situ ada kata-kata yafqahu qauli agar mereka bisa memahami perkataanku dengan baik Inilah yang dimaksud dengan fikih dalam bahasa ya. Fikih dalam bahasa mencakup semua pemahaman. Apapun ya. Apapun objek pemahaman tersebut, pemahamannya dinamakan fikih dalam dalam bahasa. Sedangkan secara istilah fikih berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan Amaliyah seseorang Berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci Fikir secara istilah adalah Mengetahui hukum-hukum syariat Yang berhubungan dengan amaliyah seseorang Amaliyah yang dimaksud di sini adalah Perbuatan seorang hamba yang tampak Mengecualikan keyakinan seseorang Keyakinan seseorang tidak tampak Yang tampak adalah perbuatan lahirnya Perbuatan yang dia lakukan Fikih secara istilah Mengetahui hukum-hukum syariat Yang berhubungan dengan amaliyah seseorang Berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci Sehingga semua perbuatan manusia Itu adalah masuk dalam ranah fikih Salatnya seseorang masuk dalam ranah fikih Zakatnya Kemudian haji Kemudian puasa Berdagang ketika dia berbisnis Ini masuk dalam ranah fikih Ya, Semua Perbuatan yang lahir Perbuatan yang tampak dari seorang hamba Semua masuk dalam Cakupan fikih Inilah fikih secara istilah Apabila Kata Kaidah dan fikih digabungkan Maka Maknanya Adalah Hukum Yang bersifat umum Yang bisa digunakan Untuk memahami Permasalahan-permasalahan fikih Yang tercakup Dalam pembahasannya kaidah fikih setelah kita tahu makna kaidah dan makna fikih maka makna kaidah fikih adalah hukum yang bersifat umum yang bersifat universal yang bisa digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya inilah hakikat dari Kaedah-kaedah fikih Makanya dengan mengetahui kaedah-kaedah fikih ini Kita akan dengan mudah ya, Mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia Kaedah fikih ini Mempunyai banyak manfaat Ketika kita mempelajari ilmu kaedah fikih ya kita akan mendapatkan banyak manfaat Di antara manfaat tersebut ya yang pertama sebagaimana disebutkan dalam buku ini ya sebuah kaedah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya dengan kaedah yang ringkas kita bisa mengetahui banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dicakup oleh kaidah tersebut. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal sebuah permasalahan. Tanpa menghafal banyak permasalahan, satu persatu, ya. Dengan mengetahui satu kaidah fikih saja, kita bisa mengetahui banyak sekali hukum dari permasalahan-permasalahan yang dicakupnya. Oleh karenanya, Imam Al-Qarafi, ya, Imam besar dalam Mazhab Maliki mengatakan, ya, barang siapa yang menguasai fikih Lewat penguasaan kaedah-kaedahnya Maka dia tidak butuh Untuk menghafal semua permasalahan tersebut satu persatu Kenapa? Karena semua permasalahan itu Sudah tercakup dalam keumuman kaedah-kaedah tersebut Dengan mengetahui kaedah fikih dan memahaminya dengan baik Ya Walaupun kaidahnya ringkas, mudah dihafal, mudah diingat, tapi kita bisa mengetahui banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang yang dicakupnya. Faedah yang kedua atau manfaat yang kedua dari mempelajari ilmu kaidah fikih adalah bahwa dengan penguasaan kaidah fikih itu akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer. Ada permasalahan-permasalahan baru yang sangat banyak, yang dulu belum pernah terjadi. Dan permasalahan tersebut tercakup dalam kaedah-kaedah fikih, sehingga kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan dengan baik walaupun dulu belum pernah ada. Ini masalah yang benar-benar baru. Tapi bisa kita kita bisa menjawabnya dengan baik, kita bisa mengetahui hukumnya dengan pasti karena kita tahu kaidah-kaidah fikih. Dan permasalahan contohnya banyak ya, permasalahan-permasalahan ini contohnya banyak. Di sini disebutkan kalau ada orang yang bertanya Apa hukum raqa' Kita ketahui ya Raqa' di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada Di zaman sahabat tidak ada Zaman tabi'in tidak ada tabiut tabi'in tidak ada Rokok muncul ya Di akhir zaman Di zaman kita Kemudian zaman sebelum kita Di zaman dulu belum ada. Apa hukumnya? Ketika kita tahu kaidah fikih, maka kita bisa menjawabnya dengan baik, ya. Misalnya di sana ada kaidah yang berbunyi la dararoh, wala dirar. Ini kaidah fikih. Ini juga hadis Nabi Muhammad, saw. Kaidah fikih yang berasal dari hadis Nabi. Yang artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Kita lihat rokok. Apakah membahayakan diri sendiri? Ternyata jawabannya iya. Apakah rokok membahayakan orang lain? Jawabannya juga iya. Bahkan di dalam bungkus rokok disebutkan. Ya, Merokok membunuhmu. Dengan kaedah lau dzorarawalau diror, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kita tahu dengan jelas hukum dari raka. Misalnya lagi, ya. di zaman dulu mungkin tidak ada makanan ya, yang ada di zaman sekarang. Ya, misalnya bakso. Di zaman dulu tidak ada. Misalnya lagi kick ya, sekarang banyak ya macam-macam kick, roti kick. Bagaimana hukumnya? Dan banyak sekali sekarangnya bermunculan ya makanan-makanan. Dengan mengetahui kaidah fikih kita bisa menjawabnya dengan baik. Misalnya ada kaidah fikih yang berbunyi al-Aslu fil manafi Al-ibaha Atau al-aslu fil asya Al-muntafa' biha Al-ibaha Pada asalnya Segala sesuatu Yang bermanfaat Itu mubah hukumnya Dibolehkan Sehingga semua Makanan Yang tidak membahayakan Dan ada Manfaatnya Maka makanan tersebut dibolehkan halal untuk dimakan halal untuk diperjualbelikan ya inilah gunanya keeda fikih kemudian diantara manfaat keeda fikih ya tapi tidak disebutkan dalam buku ini ya diantaranya adalah yang ketiga bahwa dengan keeda fikih ya kita bisa menguatkan dalil-dalil dari nas. Kita mempunyai dalil dari Al-Qur'an, mempunyai dalil dari Sunnah mempunyai dalil dari ijma. Kaidah fikih bisa menjadi penguat dari dalil-dalil yang yang ada. Sehingga kita bisa mempunyai banyak dalil yang asalnya misalnya dalilnya dari sunnah saja kita bisa menguatkan dengan adanya kaidah fikih yang menguatkan dalil tersebut. Misalnya kita punya dalil qiyas, kita bisa menguatkannya dengan dalil dengan kaidah kaidah fikih, ya. Kemudian manfaat lain berarti manfaat yang keempat bahwa dengan mengetahui kaidah fikihnya kita akan selamat dari pertentangan dalam berpendapat. Kadang seseorang punya pendapat-pendapat dan di dalam pendapat-pendapat tersebut ada pertentangan karena dia kurang memahami kaidah fikih. Orang yang bisa memahami kaidah fikih dengan baik dia akan terselamatkan. Dia akan jauh dari pertentangan-pertentangan dalam pendapatnya Karena dia berjalan di atas kaedah Sehingga bisa menjauhkan dirinya dari pertentangan-pertentangan dalam berpendapat Yang kelima termasuk di antara manfaat atau faedah dalam mempelajari kaidah fikih adalah dengannya kita bisa mengetahui banyak makasud syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang Allah kehendaki dalam syariat Islam. Dengan mempelajari kaidah fikih kita akan tahu Tujuan-tujuan utama dalam Syariat Islam ini yang sangat mulia. Di antaranya misalnya ya, ketika kita tahu kaidah al-mashakkatu tajlibut taisir, bahawa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan, kita akan tahu bahawa Syariat ini, ya, di antara tujuan utama adalah memudahkan manusia, memudahkan umatnya. Agar mereka tidak terjatuh dalam kesulitan-kesulitan. Ya. Karena kita memahaminya dari dari kaedah ini. Al-Masyakatu Tajlibut Taisir. Bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian misalnya kaedah lain. Yang mengatakan. Al-Dhararu. Yusal, semua kemudaratan itu harusnya dihilangkan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syariat ini tidak menginginkan adanya mudarat untuk manusia. Jadi kita simpulkan dari kaidah. Ya. Dengan mengetahui banyak kaidah fikih. Ya, kita akan tahu maksud-maksud atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam Tujuan-tujuan tersebut benar-benar diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah manfaat-manfaat, ya. ini diantaranya saja ya. Lima manfaat dari mempelajari ilmu kaedah fikih. Kemudian di sini dibahas tentang sumber kaidah fikih. Kaidah fikih ini ya ada yang bersumber dari nas. Nas yang dimaksud adalah nas syariat. Ada yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an nas. Ada yang bersumber dari hadis dan hadis nas, ya. Jadi benar-benar lafalnya atau redaksinya diambil dari redaksi Al-Qur'an, diambil dari redaksi hadis. Ini jenis yang yang pertama. Misalnya contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'kulu amwalakum bainakum bil bathil." Janganlah kalian memakan harta Sesama kalian dengan cara yang batil Jangan saling memakan harta kalian dengan cara yang batil Ini bisa dijadikan sebagai kaidah fikih Semua yang masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil Maka itu dilarang di dalam syariat Diharamkan Apa kaedahnya? Kaedahnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala ta'kulu Amwalakum bainakum Bilbatil Ini ya Jenis yang pertama Termasuk diantara contohnya adalah hadis la dharara Wala dirar disebutkan di sini ya, termasuk di antara contoh kaidah fikih yang redaksinya dari hadis adalah kaidah la darara wa la dirar karena ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW dan bisa dijadikan sebagai kaidah fikih yang artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Di antara contoh lain, ya, kaidah yang berbunyi al-gunmu bil-gurmi, keuntungan itu biasanya dibarengi dengan dengan resiko. Ketika orang ingin untung harus ada resikonya. Ya, ini juga hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan sebagai kaidah fikih. Di antara contohnya lagi disebutkan di sini Al-Muslimuna Ainda Syurutihim Bahawa kaum Muslimin Itu tergantung kepada Syarat-syarat yang dibuat oleh mereka Kalau sudah ada syarat yang disepakati Oleh kaum Muslimin Maka mereka Diharuskan menjalankan syarat tersebut Karena kaedah yang berbunyi Al-Muslimuna anda syaratnya atau al Muslimun pada syaratnya bahwa kaum Muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Ini kaedah, tapi juga hadis Nabi Muhammad saw. Jenis yang kedua adalah kaedah-kaedah fikih yang bersumber dari Nas. Jadi kata-katanya bukan dari nas, tapi dari kesimpulan nas. Para ulama menyimpulkan dari banyak nas dan menyebutkan kaidah fikih. Ya. Di antara misalnya adalah kaidah al-yakin. La yazulu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Redaksi kaidah ini bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, akan tetapi maknanya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika syakahahdukum di salatih, apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam solatnya, falam yadri kem solah asalasa am arba'ah. Kemudian dia tidak tahu, dia ragu, apakah solatnya sudah tiga rekait?" ataukah sudah empat rakaat. Fal yatarahis syakka wal yabni ala mastaiqan. Maka hendaklah dia membuang keragu-raguannya dan hendaklah dia berpegang pada sesuatu yang diyakini oleh dia. Jadi hadis yang panjang ini para ulama menyimpulkan dengan redaksi yang ringkas Al-Yakin, laya zuru bishshak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, jenis kaedah fikih yang ketiga adalah kaedah fikih yang disusun oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka. Jadi para ulama karena pengetahuan mereka terhadap ilmu syariat yang sangat mendalam, ya, mereka bisa menyimpulkan kaidah-kaidah. Karena mereka sangat tahu, ya, sangat luas pengetahuannya dalam ilmu syariat ini, sehingga mereka bisa menyimpulkan kaidah-kaidah dan dengan kaidah tersebut orang bisa mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dicakup oleh kaidah tersebut. Kemudian di sini disebutkan dan ini biasanya didasarkan atas sebuah kias atau ta'lil. Ta'lil artinya adalah melihat sebab dari sebuah hukum. Ta'lil artinya artinya adalah melihat sebab dari sebuah hukum. Artinya menggunakan illah atau melihat illahnya. Illah adalah sebab hukum ada. Atau dengan melihat kepada sifat hukum syariat secara umum. Serta melihat kepada maqasid syariah. Maksud dan tujuan dari sebuah hukum syariat atau yang lainnya. Intinya para ulama. ya Karena pengetahuan mereka terhadap syariat ini sangat mendalam. Ya. Mereka mengetahui sisi-sisi syariat Islam ini dengan sangat mendalam. Sehingga mereka bisa menyimpulkan. Kaedah-kaedah fikih, ya, ini kaedah-kaedah fik yang seperti ini sangat sangat banyak, ya. Termasuk di antara contohnya, ya, para ulama mengatakan bahawa semua anggota yang dibasuh ketika wudu, maka pada asalnya Sunnahnya didahulukan bagian kanannya. Sunnahnya yang didahulukan adalah yang bagian kanannya. Semua anggota yang dibasuh dalam dalam berwudu Ya, ini ijtihad. Ini ijtihad para para ulama. Ya, dan itu kekaidah kekaidah fikih. Walaupun pem Pembahasannya hanya mencakup masalah wudu saja ya. Para ulama ada yang mengatakan bahwa ini Inilah yang disebut dengan Dhabitul fiqh Dhabitul fiqh adalah kaedah fikih yang Pembahasannya e, Sempit dalam bab-bab tertentu saja Misalnya lagi Al-aslu filma at-tahara Pada asalnya hukum air itu suci. Ini juga berdasarkan ijtihad para para ulama. Inilah kaidah-kaidah fikih ya. Macam-macam kaidah fikih dilihat dari sumber dari kaidah tersebut. Demikian ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di eh, akhir dari pembahasan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk mempelajari ilmu kaidah fikih ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin.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 Kali ini kami akan membuka sesi interaktif soal saja bagi anda yang bertanya Dari pembahasan yang telah saya sampaikan Bisa menghubungi kami di 021-823-6543 Dan juga anda bisa menghubungi pesan singkat untuk bertanya di layanan SMS 020819-896543 Nah untuk yang pertama kami angkat tanya melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543 nah, Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ini Bapak dan di mana? Ya, saya namanya Pak Arsyad dari Palu Pak Arsyad dari Palu, ya silahkan Pak Arsyad Ya, saya yang pertama saya mau bertanya Apakah kaidah fiksi itu bisa berubah dari satu masa ke masa yang lainnya? Hmm Baik. Contoh saya ambil contoh yang sederhana. Waktu zamannya di dinas itu sebagai ulama di Mekah itu melarang perempuan untuk naik mobil. Ah, sekarang saya lihat dalam pemberitawannya bahawa mulai tahun ini mereka perempuan perempuan itu perempuan Arab sudah boleh mensteri mobil. Nah, itu apakah ini berubah dari satu kaedah pada waktu tertentu berbeda pada waktu yang lain tak? Nah, iya. Ah, ah, jadi, ah, jadi saya kira ah, dan mungkin contoh-contoh lain ada ingat. Tapi ini saya yang masih ingat contoh-contoh ini dulu. Baik. Dilarang. Ah, sekarang Baik. Pemerintah Saudi sudah membolehkan. Baik, atur cukup. Atur. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak sehat. Cukup diterima pertanyaan dengan baik. Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. 61. Hmm. Uh, uh, kaedah fikih ya, tidak bisa berubah dari waktu ke waktu. Tidak bisa berubah. Karena kaedah fikih ini dalil ya, dan tidak ada perubahan pada kaedah fikih. <tuh> Kecuali kaedah-kaedah fikih yang berdasarkan ijtihad seseorang, ya, bisa jadi dia ijtihadnya berubah, sehingga dia pernah menjelaskan atau mentakrir, membuat satu kaedah, karena ijtihadnya dahulu, kemudian setelah itu ijtihadnya berubah, akhirnya kaedahnya menjadi berubah lagi. Adapun kaedah-kaedah yang sudah baku ya Bukan dari ijtihad Seorang ulama yang berubah seperti itu Maka seperti daril yang lainnya Seperti Al-Quran Seperti Sunnah Seperti Ijma Tidak ada perubahan Hanya saja Penerapan Terhadap masalah tertentu Bisa berbeda Antara satu orang dengan Orang lainnya Sama Misalnya Al-Quran Al-Qurannya sama, sunnahnya sama Hadisnya sama Penerapan orang terhadap Al-Quran tersebut Dalil Al-Quran Penerapan orang terhadap dalil sunnah Bisa berbeda-beda Karena Memahaminya bisa berbeda-beda Kaidah fikih juga demikian Karena itu adalah hukum yang universal Hukum yang bersifat umum sehingga pada penerapan masalah-masalah tertentu bisa bisa berbeda-beda <tuh> sehingga jawaban ringkasnya bahwa kaedah fikih tidak bisa berubah rubah sebagaimana dalil dalam syariatnya dalil-dalil lain dalam dalam syariat tidak berubah yang berbeda yang berbeda-beda itu pengamalan atau penerapan ya kaedah ini diterapkan di mana Apakah masalah ini masuk dalam kaedah ini ataukah tidak? Ini yang berbeda penerapannya. Adapun kaedahnya sama tidak berubah. Adapun dikaitkan dengan masalah dahulu di zamannya Sheikh Bin Baz, Perempuan di Saudi tidak boleh menyetir. Kemudian sekarang, ya, kaum perempuan di Saudi boleh menyetir. Ya. Maka ini tidak ada hubungannya dengan perubahan kaidah ya tidak ada hubungannya dengan itu ini adalah perbuatan seseorang perbuatan seseorang dalam kehidupan dia ya. dan perbuatan seorang penguasa ya termasuk di antara perbuatannya adalah membuat kebijakan ini perbuatan ya sehingga tidak tidak bisa dikait-kaitkan dengan dengan kaidah bisa saja perbuatan tersebut salah tidak sesuai dengan kaidah bisa juga benar sesuai dengan kaidah tidak ada hubungannya dengan oh berarti kaidah fikinya sudah berubah tidak ya. tapi bisa ber, bisa jadi sebabnya adalah karena penguasa saat ini misalnya ya melihat ada masalah di balik itu yang lebih besar Misalnya seperti itu Walaupun kita tidak setuju dengan Kebijakan tersebut ya. Ini yang yang menjadi dasar ya. Dan kita memang sangat Sedih dengan kebijakan tersebut ya. Sangat menyesali adanya Kebijakan tersebut ya. Karena mudaratnya akan Lebih besar daripada Maslahat yang diinginkan ya. Dan ini Tidak ada hubungannya dengan masalah Apakah kaedah fikih bisa berubah ataukah ataukah tidak perbuatan seseorang harus dikembalikan kepada dalil apabila sesuai dengan dalil maka kita benarkan apabila tidak sesuai dengan dalil maka kita salahkan tidak ada pemerintah yang maksum atau yang bebas dari kesalahan namun kita melihat ya bahwa siapa yang kebenarannya lebih banyak Baiknya lebih banyak, maka dia orang yang baik Dia orang yang mulia Sebaliknya, kalau kebaikannya lebih sedikit Atau benarnya lebih sedikit, maka dia orang yang tidak tidak baik Allah Ta'ala alam Namun Ustaz, Jazakallah khairan, Rasulullah Barakallahu Fik Demikian zaman untuk Bapak Arsyad Ya, mudah-mudahan sudah paham yang benar apa yang telah disampaikan zaman yang Allah <tuh> Tentu satu, satu pertanyaan kembali dari yang menelepon sudah menunggu di sana dengan Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi Wabarakatuh Kato. Uh, Begini Ustad, jadi kami di masjid itu selalu uh, sering lah bahkan sering berimam kepada imam yang tidak pasti bacaannya Ustaz hmm. Tidak pasti. Tidak pasti. Tidak pasti. Tidak pasti tidak pasti. Tidak pasti. Ya. Ah uh, menyebut huruf ro. Imamnya nggak bisa. Ya. Jadi sebagai contoh, ini nasioi, haji tidak siortoi. Hmm. Nah, kemudian takbirnya pun Allah akbar, gitu dia. Hmm. Jadi pertanyaannya Ustaz ah, bagaimana sahkah makmum untuk berimam kepada imam yang tidak pasoh? Kemudian bagaimana solusinya Ustaz untuk mengatasi? Hal, hal seperti ini, itu okay. aja lautat. Ya, terima kasih Pak Muat atas ya. pertanyaannya. Warahmatullahi Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amstaz. ada Silakan. sebuah kaidah umum ya dalam masalah ini ya. Apabila seorang imam bacaan al-fatihahnya, ya bacaan yang rukun hmm. di dalam solat adalah bacaan fatihah. Apabila bacaan fatihahnya sudah benar, dia ucapannya atau pengucapan Al-Fatihahnya tidak mengubah makna Al-Fatihah maka salat makmum yang di belakangnya salatnya dia dan salat makmum yang di belakangnya sah selama dia ya bacaannya baik tidak mengubah makna dari Al-Fatihah ya walaupun dalam hal-hal yang lain ya dia kurang baik misalnya kurang taat misalnya. Tapi selama ya syarat rukun sholatnya dia penuhi bacaan al-fatihahnya ya baik tidak mengubah makna maka sholatnya sah dan sholat yang sholat, sholat makmum yang di belakangnya juga juga sah. Apabila orang tersebut bacaan al-fatihahnya tidak baik sampai mengubah makna dan dia tidak mau belajar padahal sebenarnya bisa maka orang yang seperti ini sholatnya tidak tidak sah karena syarat al-fatihahnya masih kurang padahal fatihah adalah rukun sholat apabila dia sudah belajar dengan sebaik mungkin, semampu dia Akan tetapi bacaan al-fatihahnya masih tidak baik Masih mengubah makna ya. Maka sholatnya tetap sah Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin Berusaha sesuai dengan kemampuan dia Inilah yang dinamakan فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dia sudah belajar semaksimal mungkin, tapi bacaan Al-Fatiha nya masih tidak baik, masih mengubah makna. Maka orang yang seperti ini kita katakan, ya solatnya sah dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kepada kepada dia. Namun demikian makmumnya, ya hukumnya lain. Makmumnya Apabila makmum tersebut bacaannya Tidak lebih baik dari imamnya yang demikian Maka tidak mengapa dia bermakmum Karena orang tersebut ya, Solatnya sah Sehingga Orang lain apabila bermakmum dengan dia Juga sah Solatnya sah Untuk dirinya Begitu pula sah untuk orang lain Itu kalau makmumnya bacaannya sama dengan dia atau lebih buruk dari dari dia. Apabila bacaan makmumnya lebih baik dari seorang imam, ya, yang bacaannya sampai mengubah maknanya, maka seorang makmum harus ya berpisah dengan imam itu. Tidak boleh bermakmum dengan imam yang demikian, karena ya bacaannya kurang. Bacaannya tidak memenuhi syarat ya. Bagaimana solusinya Apabila imamnya demikian ya Sampai mengubah lam menjadi ya Kadang-kadang ya. Ada yang mengubah a'in jadi nga ya. <laughs> Alhamdulillah Rabbil ngalamin, ngalamin. Ya. Ada yang mengubah Misalnya ya e Huruf dot. Jadi ta. Jadinya bacaannya walau ta'alin. Ya. Ini mengubah makna. Yang seperti ini. ya. Apabila makmum tahu. maka Dan makmum tersebut bacaannya lebih baik dari imamnya. Maka dia memisahkan dirinya. Mufaraqatul imam. Ya. Berpisah dengan imam. Kalau tahunya sebelum uh, setelah dia sholat ya. dia belum tahu, belum kenal imamnya setelah dia bertakbir kemudian ternyata imamnya bacaannya seperti ini maka dia mufarakah mufarakah maksudnya ber berpisah dengan imam dalam sholatnya adapun gerakannya berpisah dengan imam maka ini sesuai dengan maslahat ya. kalau misalnya membuat gaduh ya, maka ikuti gerakan imam sampai sholat selesai ikuti gerakan imam tapi Sholatnya sholat sendirian dia karena dia sudah niat mufarrafatul imam atau berpisah dengan dengan imam dia mengikuti imam karena menghindari fitnah atau kegaduan di dalam di dalam masjid <tuh> kemudian apabila orang tersebut bisa menasehati imam dengan baik dengan e, halus sehingga imam tersebut bisa mendengar dia ya, maka itu yang harus dia lakukan start bagaimana kalau perkataan kita susah untuk diterima. Kita bawakan perkataan para ulama. Ya. Kita nukil perkataan Imam Syafi'i dalam masalah ini misalnya. Ada di dalam, dalam kitab Al-Umm. Ya. Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Bahwa ababila seorang makmum bacaannya lebih baik dari imam dan bacaan imam sampai mengubah makna, maka makmum tidak boleh bermakmum dengan imam tersebut ya disebutkan perkataan Imam Syafi'i ini disororkan ini perkataan Imam Syafi'i ya. mohon ya diperhatikan sehingga orangnya bisa sadar orangnya bisa uh, memilih atau mengganti uh, dirinya dengan orang lain ya ini adalah bentuk nasihat ya bentuk masukan dan ini untuk kebaikan kaum muslimin ya intinya ya berikan nasihat kepada dia kalau Misalnya e, bisa menasihati dengan dengan baik Allahu'alam e, Mungkin bisa di sedikit berjelasan tentang Berpisah dengan imamnya Apakah tetap dalam satu barisan soft bersama yeah. mamamu Atau memang yeah. dia membatalkan diri Dan keluar dari barisan soft Iya, yeah, tadi ya mm. e, Sudah saya jelaskan Kalau mufarakatul imam ini Misalnya dengan e, Meninggalkan sholat sama sekali Atau misalnya ke softnya berpisah itu bisa membuat kegaduhan ya maka tidak usah dilakukan hmm. intinya dalam hati kita berpisah dari imam, imam ya memutus jamaah kita dengan imam hmm. kemudian kita meneruskan sholat hmm. ya dan meneruskannya ini bisa bersama imam bisa tidak hmm. kalau misalnya tidak bersama imam membuat kegaduhan hmm. maka bersama imam agar tidak gaduh hmm baik, Ustaz. Izinkan khula kharajat barqalah Demikian jawaban untuk Pak Muldi Medan, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa tadi disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Dan Ustaz sudah menunggu di sana juga seorang telepon kita dengan Ibu Sri di Riau. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Pak Waalaikumsalam Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Naam, silakan. Iya, Pak. Saya mau nanya ini. Heeh. Bisa banget ya niat untuk mau kuasa. Hmm. Yang di tengah di tengah pertbulan di tengah bulan. Ah, bulan apa? Heeh. Hmm. Hmm. Iya, yang 13, 14, 15 tuh Niatnya seperti apa, Pak Ustaz? ya, Iya, e e ya, ya, ya. ya. ya. Satu lagi ya, Pak Ustaz? Iya, silakan, Bu. Iya, Pak Ustaz. Saya kan agak kesulitan nih, Pak Ustaz ngadinya. Hmm. Yang di surah apa tuh, Pak Ustaz? yang latak ya, manuna atau latak mana itu pak Ustaz Iya, iya. ya baik, terima kasih eh, iya, ibu Sri, pertanyaannya cukup. Ustad, ya, sekian ya. pak Ustaz terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nama Ustad, silakan Ustad. Iya, e, masalah niat ya dalam semua ibadah, niat itu tempatnya di hati. Bahkan kata-kata niat sendiri, hmm. ya, itu artinya adalah keinginan hati keinginan hati untuk melakukan sesuatu itulah niat. Sehingga niat ini tempatnya di hati dan tidak boleh dilafalkan. Tidak boleh dilafalkan, kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkannya demikian bahwa niat itu hanya di hati saja. Termasuk diantara contohnya niat dalam sholat Kita tidak boleh lafalkan Walaupun ada ulama yang mengatakan demikian Tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Maka kita mengambil tuntunan Rasulullah SAW Tuntunan Rasulullah adalah tidak melafalkan niat Contohnya lagi niat puasa Niat puasa di hati Tidak dilafalkan Walaupun ada orang yang mengajarkan kita untuk melafalkan niat, ya, tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita ambil tuntunan Rasulullah. Apa tuntunan Rasulullah? Tuntunan Rasulullah adalah tidak melafalkan niat. Bagaimana niat berpuasa di hari ke 13, 14, 15? Ini yang dinamakan dengan puasa ayam albid, puasa ayam albid, ya, puasa di hari-hari yang cerah, hari-hari yang terang, maksudnya adalah hari-hari yang malamnya diterangi oleh bulan. Inilah yang dinamakan dengan puasa ayam al-bid Niatnya, ya, kita hadirkan di dalam hati. Bahwa kita berniat puasa Ayyamul bit Sudah cukup Islam sangat mudah ya. Sangat mudah tidak membebani seseorang Dengan beban yang yang berat Sehingga ketika ada niat di hati Bahwa kita Akan puasa Ayyamul bit Itu sudah cukup Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tahu apa niat kita tidak perlu kita kabarkan dengan lisan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala segala sesuatu kemudian tentang bacaan di dalam Al-Qur'an ya bacaan Ishmam adalah menggabungkan menggabungkan ya beberapa harokat atau menggabungkan dua harokat dengan satu Suara Bagaimana penggabungannya Penggabungannya adalah Suaranya satu Tapi lisannya Melakukan dua gerakan Suaranya satu Tapi lisanya Melakukan dua gerakan La ta manuna Sebenarnya adalah La ta manuna Tapi digabung ya Nunnya yang asalnya Dua harokat Dan asalnya Dua nun Ini dijadikan Satu nun tapi di tajdid. ya Dan kita Menggerakkan lisan kita seakan-akan Ada dua dua harokat Di sana, tapi suaranya satu Jadinya <tuh> La ta manna La ta manna ya. Jadi lisannya seakan-akan ingin mengatakan atau mengucapkan nu, tapi suaranya masih na, la tak mana ya, jadi ada gerakan itu, gerakan yang menunjukkan bahwa kita ingin mengatakan atau mengucapkan suara nu, la tak mana ala Yusuf, intinya seperti itu ya, itu yang di, yang, eh, di dalam riwayat ee <tuh> ensyia uh, ya, hafiz an asim dalam riwayat hafiz an an asim hafiz dari dari asim seperti itu cara bacanya ya wallahu alam enam ustaz Jazakallah khairan ustaz barakallahu fik tepi jawaban untuk ibu Sri di Riau mudah-mudahan dapat dipahami dengan benar apa yang tadi sampaikan jamnya Ustaz dan ustaz, satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz dari penanya kita di Pengkulu dengan Bu Sari Beliau bertanya Ustaz saya Apa bedanya antara Kwaidul Fiqiyah dengan ilmu Usul fiqih Dan mohon rekomendasi buku Usul fiqih Untuk pemula Ustaz, silakan Ustaz e, Perbedaannya ya Yang paling mendasar adalah Perbedaan dalam masalah Ranah yang dibahas ya. Ranah yang dibahas dalam Usul fiqih Adalah dalil Sedangkan dalam kaedah fikih yang dibahas adalah perbuatan seseorang Ini perbedaan yang paling mendasar dan bisa Pada semua kaedah fikih dan semua kaedah usul fikih Ini berlaku pada semua kaedah usul fikih Dan berlaku juga pada semua kaedah fikih Perbedaan mendasarnya adalah bahwa Kaedah usul fikih itu membahas tentang dalil Berhubungan dengan dalil Sedangkan kaidah fikih itu berhubungan dengan perbuatan manusia. Oleh karenanya ya kaidah fikih bisa langsung menjawab bisa langsung menjawab hukum masalah yang dialami oleh manusia karena memang berhubungan dengan perbuatan manusia. Berbeda dengan kaidah usul fikih. Tidak bisa langsung menjawab perbuatan manusia karena kaidah usul fikih ini berkaitan dengan dalilnya. Membahas tentang dalil Ya. Dengan kehidafikih kita bisa menelurkan dengan kehidausul fikih kita bisa menelurkan hukum ya yang berhubungan dengan manusia tapi harus harus ada dalilnya. Jadi usul fikih ini berhubungan dengan dalil sedangkan kehidafikih berhubungan dengan perbuatan manusia. Saya contohkan ya dengan contoh insya Allah menjadi lebih jelas. Misalnya Ada kaidah fikih yang berbunyi <tuh> al yaqin la yazulu bisyakk keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan Yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah keyakinan manusia keyakinan seseorang bukan keyakinan dalil bukan tapi keyakinan seseorang, keyakinan seseorang tidak bisa dihilangkan dengan keraguannya. Adapun kaedah usul fikih, ya, berhubungan dengan dalil. Misalnya, al-amru al aslu fil-amri yaktadil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Perintah di sini bukan perintah manusia, bukan perintah seseorang, tapi yang dimaksud di sini adalah perintah dalil, perintah yang ada dalam dalil, perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kewajiban pada asalnya. Makanya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Aqimus Salat, dirikanlah salat Maksudnya adalah kamu, kalian harus mendirikan sholat. Karena kaidah usul tadi, kaidah usul fikih yang berbunyi bahwa pada asalnya sebuah perintah menunjukkan hukum wajib. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk melakukan sholat, maka perintah tersebut adalah perintah wajib pada asalnya. Wa'atuz-zakah Tunaikanlah zakat Di sini tidak ada Kalian diwajibkan untuk berzakat Khud min amwalihim sadaqah Ambillah dari harta mereka zakat Sedekah di sini yang dimaksud adalah zakat Di sini tidak ada Kata-kata diwajibkan Untuk kalian berzakat Tapi redaksinya hanya perintah Redaksinya hanya perintah Tapi karena ada kaidah usul fikih Yang menyatakan bahawa Al-aslu fil amri yaqtadil wujub Pada asalnya perintah-perintah syariat Perintah-perintah yang ada dalam nas Itu menunjukkan kewajiban Maka kita bisa memahami dari perintah-perintah tersebut makna wajib ya. Seperti ini ya Antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih ya yang paling mudah untuk membedakannya adalah dilihat dari ranahnya, objeknya. Apakah objeknya perbuatan seseorang ataukah objeknya dalil dalam syariat? Kalau objeknya adalah perbuatan seseorang, maka itu masuk dalam kaidah fikih. Kalau objeknya adalah dalil dalam syariat, maka masuk dalam kaidah usul fikih, ya itu yang paling mudah ada perbedaan-perbedaan yang lainnya wallahu alam tetap saja zakallakhiran mungkin nanti perbedaan akan bisa kita pahamin dengan perjalanan kajian ini satu akan kita bisa bedakan antara kaidul fiqhiyah dengan ushul fiqh nam Khalid namukotarisalam azanillahu ayakum demikianlah kajian kita di pagi hari ini dan sebelum kita akhiri kita akan minta pada Ustaz menyampaikan penutup di kesempatan pagi ini silakan alhamdulillah ya segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk e, bisa e, mengadakan kajian ini dari awal sampai akhir ya Ini semuanya adalah berkat taufik dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala e, Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih mendalami ya Tentang kwa'id fiqhi ya dari sisi muqaddimahnya ya Mudah-mudahan e, kita diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ketaatan kepadanya Mudah-mudahan kita diberikan taufik olehnya Untuk meneruskan uh, Kajian ilmiah ini Namun Jizakallah khairan Atas materi yang Anda sampaikan Juga waktu yang telah Anda berikan Di kesempatan pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membiasa kebaikan Antum Dan juga menjaga warga Antum Setelah meluaskan krimon Antum Sehingga semakin banyak waktu Kesempatan yang ingin diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua bersama dengan Antum Islam Allahu Terima kasih banyak pula Atas kebersamaan Anda di pagi hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan dan kami mohon maaf jika pertanyaan yang anda kirim kami pesan singkat. belum dapat kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah anda dapat tanyakan kembali pada kajian berikutnya. Dan atau, atau anda bisa, bisa bertanya kepada para asatidzah yang mengisi kajian di Radio Roja dan Roja TV secara langsung. Dan akhir kalam semoga Allah Subhanahu SWT memudahkan bagi kita semua dalam aktivitas pagi hari ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu SWT menjaga kita semua dalam aktivitas pagi hari ini. Selamat berhati-hati bagi anda semuanya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh